Taubat, wahai umat Islam. Taubatlah wahai muslimin Indonesia Bertaubatlah kalian Wahai kaum muslimin Indonesia Kalau kita telah diberi oleh Allah kemerdekaan Itu adalah sebuah nikmat Jaga baik-baik nikmat ini dengan ibadah Bukan dengan dangdutan Jaga kemerdekaan ini Dengan banyak bertaubat Banyak beramal soleh Bukan dengan semalam sunduk Beria gembira tidak sholat, melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan masjid menjadi kosong. Jangan wahai saudaraku, ingat kalian, ketika kita sebagai bangsa Indonesia kala itu miskin, ayah-ayah kita para pejuang hanya bisa berpakaian dengan kain goni yang panas di tubuh dan merusak kulit gak ada yang bisa mereka makan seperti yang kita makan hari ini para pendahulu negeri ini umat islam yang pernah negeri ini umat islam negara ini didirikan oleh umat islam penting untuk disadari kaum muslimin untuk menjaga nikmat kemerdekaan ini bukan dengan berfoya-foya bukan dengan menghabiskan uang daripada uangnya digunakan untuk foya-foya untuk bertawa-tawa, alangkah baiknya kalau uang itu dikumpulkan untuk membantu tetangga kita, saudara kita yang miskin yang dia bisa berobat ke rumah sakit, yang tidak bisa -e membelikan pakaian untuk anaknya, bahkan tidak mampu untuk makan kesehariannya, kita mengeluh pekerjaan sulit. Gaji enggak naik tapi kita berfoya-foya. Bermaksiat, beli pulsa untuk bermaksiat. Beli pulsa yang itu dihitung oleh Allah nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah, merusak rumah tangga orang dan dan berbagai kemaksiatan yang lain. Wahai bangsa Indonesia umat Islam bukan hanya narkoba yang wajib diwaspadai, narkoba memang jahat dan untuk menghancurkan negeri ini sengaja dimasukkan dari berbagai negara eksportir atau maaf saja eksportir uh, narkoba sebagaimana disebutkan oleh salah satu pakar narkoba bahwa suplai narkoba terbesar dari dua negara yaitu China dan Iran Cina tidak hanya sebagai eksportir narkoba, tapi eksportir komunisme. Iran tidak hanya sebagai eksportir narkoba yang merusak anak bangsa ini, tapi juga eksportir terorisme internasional. Wahai saudaraku, bersyukurlah kepada Allah yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan oleh para pendahulu dan pendiri negeri ini Atas berkat rahmat Allah Bukan atas berkat rahmat Tuhan Kenapa saya sebutkan ini? Orang tua kita dulu sering menyebut Allah, Allah, Allah Sebagai salah satu namanya Dari Al-Asma'ul Husna Yang 99 itu Yang pertama adalah lafzul Allah Karena itu di dalam pembukaan tadi undang-undang dasar 45 atas berkat rahmat Allah kemerdekaan ini diraih bukan atas berkat perjuangan enggak? atas berkat rahmat Allah kemudian yang kedua perjuangan ayah-ayah kita dahulu jangan sampai kalau seandainya orang tua kita dibangkitkan dari kuburnya melihat anak cucu seperti ini anak cucu yang oportunis Menjual amanah dan menjual tugas Untuk kepentingan sakunya, Untuk kepentingan perutnya Semua pihak Tidak satu pihak atau pihak yang Tidak, koreksi buat semua Saya dan Antung semuanya Sebagai anak bangsa ini Sebagai anak bangsa ini Anak muslim, anak muslim, anak muslim